Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah kali ini dikasih lagu yang gimana lagi yang nge-rap yang koplo yang melow ha lungsat pokoknya goyang damai insya Allah semua lagu diturutin baru-baru Yupa Lapa kali ini lagu selanjutnya amet jauh, ah, ah, ah. yang di luar sudah tenang, kenapa yang di dalam ribut? Nah. E, e, oh, yang di luar indang, sudah tenang, oh. kenapa yang di dalam koribut? Oh, Komplo indang, om. Oh. Kompa komuniti cinta, Subhanallah